Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbil alamin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tammama ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhal bilqat watan tanparjil qorab watu tabilawaj wajh usnul hawatim wa yustasqal ghamamil karimi wa ala, ala kulilamati nuwana kasmi biada kulil amma ba'at jamaah yeah. oh jamaah yeah. pertama-tama dan paling utama marilah kita mengembalikan segalanya kepada Allah kembalikan segalanya kepada Allah karena kita siap untuk diatur oleh Allah zalika takdirul azizil alim demikianlah yang telah diatur oleh Allah Kita siap untuk diatur, oke? Okay? Jangan pernah kita yang mau mengatur Allah. Makanya tema kita kali ini adalah karma. Karma apa itu karma? Makanan <tuk> itu korma. <tuk> Tahu karma Karma itu adalah hukum Sebab akibat Siapa yang berbuat pasti dapat Sehingga ada Yang mengambil karma itu Adalah ancaman Hati-hati Kalau kau berbuat ini Jatuhnya karmanya segini Betul tidak? tidak? Tapi yang jelas karma itu Penyerahannya kepada tindakan manusia Sebab akibat Tapi kalau Islam yang dikenal adalah takdir Ketentuan yang sudah diatur oleh Allah Makanya siap untuk diatur Apa bisa takdir? Itu diubah? Bisa Karena takdir itu pada dasarnya ada yang mengubahnya Yakni doa Dan perbuatan baik Oke? Okay? Dan Alhamdulillah Ada artis yang sangat terkenal Sebagai profesor Dalam acara ranking 1 yang ada di Trans TV, dia adalah Sogi. Assalamualaikum. Wassalam. Tapi ini kayaknya lebih muda ya. Dan di samping kanan saya ada Nadia Vega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gimana? Pernah dengar kata-kata karma? Pernah. Pernah. Pernah. Pernah. Pernah mengalami karma? Um. Karena belum tahu karma itu sebenarnya apa Makanya kesini mau minta penjelasan Masya Allah yeah. <laughs> Subhanallah Ini menarik sekali Karena bukan saja Nadia Vega pens Dan dan orang-orang yang menyenang <mengar> Pasti ingin tahu Apa itu karma Betul-betul-betul? <mengar> <mengar> Maaf Di dalam Al-Quran Surah yang ke-99 Surah Al-Zalzala Pamaiya'mal miskalah Yara. siapa yang berbuat baik walaupun sedikit kecil apapun akan dibalas dan siapa yang berbuat jahat sedikit apapun pasti akan terbalas jadi hati-hati oke okay? oh, yeah. jadi apapun yang kau lakukan akan dibalas pak ye yeee yeah. eh, pak ustad yang ya. ada yang bilang katanya uh, ada karma tujuh turunan tuh, <tuh> misalnya ee uh, ada keluarga misalnya, kena karma dikutuk miskin tujuh turunan katanya dari turunan sampai 7 miskin, miskin. terus nanti keturunan ke-8 tidak miskin tidak miskin nah, kebetulan contohnya anak saya cakep ya yeah. kalau saya kan ya beginilah ya Berarti apakah turunan... saya ada turunan ke-7 Pak Ustadz <laughs> bisa dijelaskan oh, mungkin gitu. tentang isu tentang, tentang karma tujuh turunan ya. apakah ada mau tahu oh. apakah itu karma itu ada apakah ada karma tujuh turunan Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat dini. Jama'ah!